Rukun Islam ketiga adalah zakat Zakat disyaratkan mulai tahun ke-2 Hijriah Di dalam zakat terkandung banyak sekali faedah dan manfaat Di antaranya mensucikan harta dan jiwa Mengajarkan kasih sayang Dan kepedulian terhadap sesama manusia Saját